Sudah di-list lagunya Sudah di apayat di Tata Rapi Oleh mas-mas Nyumonata Mungkin langsung aja kembali yang kedua Barang Jumata Mungkin aku bisa bercipa Dengan kamu I'm so happy, so It's funny.